Hari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَةُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَاءٌ وَكُلَّ بِدَاءٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمْ وَهُمْ أَصْلِي وَسَلِيمٌ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ فُمَعْمَى بَعْدُ أيها الله كتاب Sebelumnya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hidayah, rahmat, serta taufiknya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk Qulabul Ilmi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah subhanahu yani wa ta'ala nikmat Islam nikmat iman dan nikmat atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. meneruskan kajian kita mengenai Minhajul Muslim, Minhajul Muslim, konsep hidup ideal seorang Muslim, jalan hidup seorang Muslim yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab ini yang dikarang oleh Sheikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi. Semoga Allah selalu menjaga beliau. masih membahas tentang bab aqidah ya, bab yang pertama yaitu beriman beriman terhadap Allah subhanahu wa taala beriman kepada Allah subhanahu wa taala yang makna atau arti beriman kepada Allah subhanahu wa taala yaitu yang meyakini keyakin yakinya terhadap wujud Allah subhanahu wa taala yang pertama wujud Allah Subhanahu wa taala merikzat wujud yang suci yang agung kemudian meyakini terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga meyakini uh, apa namanya uluhiyah Allah Subhanahu wa taala yang keempat meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini orang yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara ringkasnya. Kita akan bahas satu persatu dan kita sampai kepada asalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Beriman kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? segala sesuatu. beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Eh uh, ini dikatakan sama dengan apa, pembagian tauhid, tauhidullah. Ya, jadi mengimani empat hal tersebut sekaligus mengimani ketauhidan keesaan Allah Subhanahuwataala dalam wujudnya, dalam rubbiahnya, dalam uh, uluhiyahnya, dalam nama-nama ya, asmaul husna, wasiatul ulia Keesaan Allah Subhanahuwataala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang ya, uh, mulia. Ayat yang menunjukkan ya, tentang uh, adanya tiga tauhid ini dan sekaligus wujud Allah Subhanahu Wa ya, Taala yang menerangkan menjelaskan tentang tiga tiga tauhid tersebut ya, dalam surat Maryam ayat 65. Di mana para ulama mengambil kesimpulan dari ayat tersebut berkata Sheikh uh, Muhammad bin Saleh Al Utsaimin tiga tauhid tersebut diambil dalam satu ayat yaitu surat Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhuhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samia." Dalam satu ayat itu terkumpul tiga ketauhidah Dan itu jarang sekali ya. kecuali dalam uh, ayat kursi yang sangat panjang. Tapi yang sangat E, apa yang sangat jelas dilalah atau dalil yang menunjukkan adanya pembagian tiga tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa man Allah Rabb, Tuhan yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. <tương> <Yeah>. <tương> Rabb, pemilik yang menguasai Langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya ini menunjukkan tauhid robubiyyah. Fa'budhu was ta'bir li'ibadatihi. Fa'budhu maka sembahlah oleh kalian dia sembahlah kalian Allah subhanahu wa taala. Was ta'bir li'ibadatihi dan berteguh hatilah. E, Berteguhatilah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa e, taala. Istiqomah begitu, sabit. Ya, teguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fa'budhu perintah uh, ubudiyah, apa perintah untuk beribadah. Ini tauhid uluhiyah. Fa'budhu was-tubi li ibadatihi. Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Ya, dalam uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia. Hal ta'lam apakah kalian mengetahui ada yang sama dengan Allah? Ada yang sama dengan Allah? dalam nama dan sifatnya. nah ini menunjukkan ketuhanidan Allah subhanahuwataala atau keesaan Allah subhanahuwataala subhanahuwataala dalam asma wa sifat. dalam asma wa sifat. ini dalil ya. kalau ada yang bertanya dari mana pembagian tiga tauhid itu ada ditunjukkan oleh para ulama mengambil kesimpulan dari surat Maryam ayat 65. itu sudah mencukupi dan kalau dicari lagi banyak ayat-ayat Ya surat-surat yang menerangkan tiga tauhid tersebut. Nah, e, sampai kepada beriman kepada arbabiyah Allah subhanahuwataala terhadap segala sesuatu ini harus diimani. Intinya orang yang beriman, orang Muslim yang beriman e, kepada Allah subhanahuwataala harus meyakini arbabiyah Allah subhanahuwataala atas segala sesuatu. Dia dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Dan wasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiah Jadi meyakini Allah memiliki rububiah juga meyakini tidak ada sekutu di sini. Sini tauhid tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiah-Nya. Nggak ada yang bisa menciptakan seperti Allah menciptakan, tidak ada yang bisa Merajai Menguasai seperti Allah Merajai dan menguasai alam semesta Tidak ada yang bisa Mengatur ya, Alam semesta Seperti mengatur ya, Allah subhanahu wa ta'ala Alam semesta Intinya Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Rubiahnya Terhadap alam semesta Nah kemudian Dalil-dalil yang Menetapkan Rubiah Allah subhanahu wa ta'ala pertama dalil nukliyah sudah disebutkan ya diterangkan panjang lebar dan sekarang ya, dalil dalil akliyah kalau nukliyah dalil nas ya e, kabar berita dari Allah subhanahu wa taala berita dari Rasul saw Para Rasulnya dan Nabi kita Muhammad saw hadis berita dari para sahabat ya para solihin masuknya e, para ulama setelahnya para tabiin tabiin dan Setelahnya orang-orang beriman, orang-orang solehin, yang jumlahnya bermilyar-milyar miliar, tidak ada yang bisa mengetahui jumlah mereka orang-orang soleh ini kecuali Allah Subhanahuwataala. Ya dari mulai nabi nuh alaihissalam pun punya sahabat, eh punya murid, terus para nabi juga, ya dikatakan orang solehin. Belum lagi setelah zaman nabi muhammad saw, 1400 tahun yang silam setiap korun apa setiap generasi itu jumlahnya mencapai mungkin jutaan mungkin jutaan ya intinya e, ini dalil nakhli namanya nas jadi dapat dari apa dari berita yang tentu dengan mutawatir diriwayatkan lebih dari 10 orang itu namanya mutawatir biasanya dikatakan dalam ilmu hadis kemudian dalil dalil e, akli ya sekarang yang menetapkan Rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dalil akli, yaitu akal yang sehat, yang logis, yang menunjukkan Rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala sesuatu. Yang pertama kemarin dalil nakli, ah, dalil akli maha. Yang pertama kiasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kiasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaan, dalam menciptakan segala sesuatu kayaknya ini sudah di uh, sudah dimaklumi sudah diketahui sudah diakui bersama oleh umat manusia seluruh umat manusia mengakui bahwasanya penciptaan ya uh, apa namanya ya, menciptakan atau mengadakan sesuatu tidak ada yang tidak ada yang mengakuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada seorang pun yang mengaku ya, bisa menciptakan bisa mengadakan sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun sesuatu yang diciptakan itu makhluk yang kecil saja, syokir, ya yang yang yang enteng kelihatannya, ya itu tidak ada yang bisa menciptakan dan tidak ada yang mengklaim menciptakannya, seperti satu helai rambut aja begitu, satu helai rambut, satu helai bulu, gitu. bulu yang kecil yang ada di sayap burung, daun yang kecil yang ada di ranting yang kecil gitu, nggak ada yang ngaku. Hal-hal yang kecil, semut aja misalkan. Gak ada yang aku bisa menciptakan semut. Kita baca sayan apa ya. Gak ada penemuan orang menciptakan semut atau menciptakan semut. ada. Kecuali Allah Rabbul Alamin. Dalam Al-Quran Al karim Bahkan dalam kitab-kitab terdahulu yang masih utuh. ya Redaksinya dalam Taurat, dalam Injil. Bahwa yang menciptakan seluruh alam semesta adalah Allah Rabbul Alamin. Ini dalil aqli. Gak ada seorang pun. Hatta sampai... Orang yang sekafir Fir'aun atau Namrud ya, hatta misalkan Abu Jahal, misalkan yang kafir tidak mengklaim menciptakan sesuatu yang ringan seperti rambut, seperti bulu, seperti daun, enggak ada. Berarti ini dalil logis buasanya ada yang maha yang maha aziz, yang maha perkasa, yang maha kuasa itu Allah subhanahu wa taala yang menciptakannya ini dalil akli. Allah Subhanahu wa taala sudah memaklumkan menegaskan ya, penciptaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah menciptakan, kata-kata ingatan sini berarti menekankan, menegaskan ingatlah menciptakan dan memerintahkan. Al amru ini yudbir memerintahkan mengelola apa? hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah yang bisa menciptakan dan mengatur alam semesta. Tabarakalaulahu rabbul alamin. Maha Suci Allah, Rabb pemilik alam semesta. Dalil-dalilnya banyak yang disebutkan supaya manusia berfikir, ya, memakai otaknya, apa namanya, akalnya, ya, yang logis, yang sehat. Maka kalau, kalau apa, mempergunakan akalnya yang logis akan, akan apa, mengakui. Arwobiya Allah Subhanahuwataala. Yang kedua di sini, yang kedua, ya keesaan Allah Subhanahuwataala di dalam memberi rezeki. Yang pertama tadi keesaan Allah Subhanahuwataala dalam menciptakan. Kalau sudah menciptakan, sudah diciptakan, pasti dan harus mendapatkan rezeki. Ini masuk ke dalam apa? Dalam tadbir, dalam pengaturan alam semesta Di antaranya memberikan rizki Allah SWT Kepada semua makhluknya Jadi dalil-dalil akli Dalil akal sehat yang logis Tentang penetapan rubiah Allah SWT Terhadap segala sesuatu Yang kedua Keesaan Allah SWT Di dalam memberi rizki Dalam memberikan rizki kepada makhluknya Khususnya manusia Dan yang ada di bumi Karena para malaikat itu tidak makan mereka ya makanya tasbih dan zikir jadi makanya mereka tasbih dan zikir nggak seperti kita e, itu para malaikat tidak makan dan tidak minum. Nah e, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 21 tentang keesaan hak hak Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada makhluknya tidak ada yang lain. Surat al muluk ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah laju fi'tuhu wa atau atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya nah, jika Allah menahan rezekinya apakah ada orang yang bisa memberi rezeki kepada kalian nah ini ini supaya berpikir enggak ada jawabannya ya, tidak ada jika Allah menan rezeki kepada seorang makhluk, Tidak ada yang bisa memberi rezeki Tidak ada Kecuali Allah SWT Sebenarnya mereka terus menerus Dalam kesombongan dan menjauhkan diri ya, Mereka orang-orang kafir Terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri Dari Allah SWT Allah SWT berfirman Dalam surat Azhariyat Ayat 58 Inna allaha huwa razaku Dhul quwati matin Nah, ini menegaskan lagi penegasan sesungguhnya Allah Dialah huwar rozak, Maha pemberi rizki dari namanya yang mulia ar arrozak, zulkuhah yang mempunyai kekuasaan yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, ini menegaskan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rizki seluruh makhluknya yang kecil dari mulai semut yang kecil sekali sampai Oh, binatang yang besar ya oh, mungkin uh, gajah atau ya di lautan kambau sampai manusia seluruhnya semua apa uh, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wataala ya Allah yang beri rezekinya ini harus ditekankan ya, penekanan tauhid ini karena nanti kalau orang meyakini Allah yang beri rezeki ini akan apa akan berhubungan uh, akan berpengaruh kepada tauhid uluhiyah di antara tahir uluhiyah adalah at-tawakul. Itu tawakul termasuk ibadah kolbiyah. Ini kan tahir uluhiyah, tawir ibadah. Menta'hidin Allah dalam ibadah. Contoh ibadah, ibadah ada dua. Ada ibadah zahiriyah, ada ibadah batiniyah. Termasuk ibadah batiniyah, tawakul. Salah satu yang tawakul, banyak tawakul. Ada cinta, ada roja, ada khauf, ada rahbah, ada rahbah. Tawakul dari tawakal ini kita tahu dorongan untuk tawakal karena meyakini Rubiah Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hanya satu-satunya Rob yang memberi rizki adalah Allah. Tawakul dalam masalah apa mencari rizki, gitu tidak bersandar kepada siapapun hanya kepada Allah dan tetap apa mencari sebab-sebab datangnya rizki yang menjamin rizki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi di sini ada korelasinya harus dipahami kepada anak kita. Kalau lagi zaman sekarang pak zaman semakin kesini orang banyak yang tidak mengakui adanya Tuhan, noodulwila. Bahkan nanti lebih rendah dari binatang, bahkan lebih susah dari syaitan. Syaitan aja enggak, sampai gitu. Iblis aja masih mengakui Allah sebagai rohnya. Sampai sekarang orang-orang sudah ke mana akal mereka? Tidak mengakui Allah sebagai pemberi rezeki. Tapi mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi mengakui ada yang kekuatan atau ada yang bisa memberi rezeki selain Allah ini juga kan? Salah memahami rububiyah dan sedikit sekali kalau di sekolah-sekolah kita dulu juga pak anak-anak sekarang membahas tauhid secara detil enggak. Sangkanya sudah mengakui Allah sebagai Rabb sudah. Padahal Abu Jahal aja dia mengakui Allah sebagai Rabbnya. Abu Mutalib juga, Abu Talib juga yang diancam neraka. Abu Jahal dikatakan Fir'aun Hadilumah mengakui Allah sebagai Rabbnya. Tidak sebatas itu. Nah, ini pentingnya pak. Jadi masalah tauhid bukan masalah ringan. Jadi harus terus kita inikan apa e, gali kemudian kepada anak-anak kita dijaga karena zaman sekarang lihat luar biasa. Karena segala media untuk melemahkan tauhid, melemahkan akidah itu udah luar biasa. Yang dulu aja enggak ada media kok bisa sampai itu Pemahaman Jahmiyah, Pemahaman Mu'tazilah. Apalagi sekarang dengan media yang sulit dibendung. Negara kita aja susah untuk membendung. Media-media masuk Gak tau kedepannya orang, dan udah malah di Eropa banyak orang meninggalkan agama Karena bingung dia tentang, Nasrani aja udah membingungkan, Tuhannya tiga Tiga itu diantara satu, satu itu tiga, kan bingung gitu gak? Masuk akal Itu kan, mau Yesus Islam, lihat Islamnya kok teroris semua Akhirnya meninggalkan agama semua Banyak, dan akhirnya Konun-konun peraturan negara itu jauh dari agama, norma norma agama Sampai ada di Jerman ya saya apa di Perancis di mana yang mengesahkan undang-undang e, hubungan antara manusia dengan hewan tidak mengapa kalau suka sama sukakan ini sudah di luar batas bahkan mungkin setan aja ngeri lihatnya setan aja dia mungkin nggak berani untuk setubuhi dengan binatang tapi manusia silahkan allah berarti kalau manusia sudah itu sudah lebih sebutnya apa setan aja nggak mau mungkin nyetubuhi binatang juga binatang aja nggak mau nyetubuhi sama manusia tapi dia juga kan nggak mau dipaksa gitu tapi manusia sampai ke sana luar biasa apa bukan luar biasa udah <laughs> kebangkitan ini lihat pak zaman ke depan kita harus istilahnya ya apa apa berdoa kepada Allah tapi tetap ya situasi anak-anak kita ke depan bayi-bayi cucu kita ke depan ya, kitanya karena dengan barokah kita doa kita lihat Ibrahim waalaikumsalam kan dengan barokahnya Ibrahim maksudnya ya seorang Nabi doanya dia kesuksesan dia akhirnya keturunannya ya yang saleh juga banyak ya ada ada ke dia ya, Abdul Ambiya menjadi bapaknya para nabi dari kitanya nanti Allah akan e, lahirkan generasi yang apa yang salihin semua jadi intinya di sini ya e, yang pertama inti di sini sini harus ditekankan dalil akli tidak ada yang memberi rezeki ya, ya keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi rezekinya Ayat yang tadi Inna Allahu war Razaqul Qulqwatil Matin. Sungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi Razki yang punya kekuasaan lagi sangat kokoh. Jadi Intinya nanti kita akan lihat Tauhid ini ada korelasi kerat sekali nanti antara Tauhid, Rubbia, ya, Ulul semua sifat Tak bisa dipunggal, tak bisa dispotong-spotong. Jadi tadi contohnya dalam satu aja Tawakul. Ternyata Tawakul dalam memberi Razki itu hubungannya dengan masalah keyakinan Rubbia Allah dalam masalah memberi Razki, dalam memberi Ya nah jadi tidak ada seekor hewan di sini di sana dilihat tidak ada seekor hewan yang melata di permukaan bumi ya yang melata burung termasuk melata karena dia juga melata kemudian terbang e, dan atau berenang di dalam air ya melata di permukaan bumi semua binatang ya yang berenang di dalam air di lautan di sungai atau tersembunyi di semak-semak di dalam hutan belantara maksudnya nggak diketahui kita orang-orang banyak sekali di hutan gitu ya Melainkan Allah lah yang menciptakan ya, Dan yang memberi rizkinya Yang menciptakan makanannya Allah yang menciptakan mereka semua makhluk Dan memberi rizki Dan menciptakan makan Buat mereka ya, Rizki e, buat mereka Allah siapkan semuanya Yang masih kecil dari mulai semut sampai yang besar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai minda batin di bumi, ilah alahulohi rezkoh ha, wya'lamu mustaqroha, wmustawda'ha. Dan tidak seekor, dan tidak ada seekor binatang melapa, melata pun di muka bumi. Maksud ini bukan binatang, tapi makhluk ya. Kalau diterjemah, diterjemahkan jangan binatang, tapi makhluk, tapi masuk ke dalamnya manusia. Kalau manusia bukan binatang. Ini terjemah yang bagus. Dan tidak ada se, se, apa e, makhluk pun yang melata di muka bumi, di permukaan bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, berikan rezekinya dan Dia mengetahui tempat berdiam makhluk tersebut dan tempat penyimpanannya dan tempat penyimpanannya. Nah ini dalil di mana biasanya e, tidak ada e, makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah menjamin rezeki dari mulai yang kecil, pak semut sampai yang besar. Ya. Kemudian, ya. Nah, berkata Syekh Abdul Rahman As-Saadi Tentang ayat yang mulia ini ya, Tentang surat Hud ayat 6 tadi Nanti adalah uh, Makhluk yang melata di permukaan bumi Ini melainkan Allah yang memberi rezekinya Hanya Allah Kata-kata illa ala Allah Berarti tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Ini hasar Ini apa namanya Pembatasan Jadi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini Hanya Allah yang memberi rezeki Berkata Syekh Abdul Rahman As-Saadi Tentang ayat yang mulia ini maksudnya seluruh hewan, uh, seluruh makhluk maaf yang ada di permukaan bumi, baik itu Adami itu adam manusia maksud di sini makhluk adam, hay hayawan semuanya yang ada di darat ataupun hewan yang ada di laut yang jumlahnya sangat banyak, ya maka Allah subhanahu wa taala yang menjamin rizki mereka semua, Allah subhanahu wa taala yang menjamin rizki mereka semua, yang menjamin apa makanannya semuanya menciptakan makanan buat mereka. Itu kalau lihat berapa ke pasar ikan ya. Kan ikan ikan itu banyak jenisnya gitu yang baru ketangkap itu, belum lagi yang di dasar laut itu kan banyak. Ya tidak habis-habisnya itu kan tiap hari terus ada yang beli, terus ada lagi. Subhanallah coba kalau direnungi sangat banyak sekali hewan itu. Terus Allah yang menciptakannya, Allah yang mengembang biakannya, Allah yang beri rizkinya Kalau manusia yang beri makannya enggak ada yang bisa. Lautan yang luas itu, coba lihat, itu bermacam-macam ikan itu kan, ikan yang kecil, yang kan besar semua. Belum lagi yang di darat juga, itu semua Allah Subhanahu Wa Taala yang beri rezekinya, ya, yang di darat maupun di laut. Sampai semut yang dia bisa mencari makannya atas uh, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, insting, gitu kan? Instingnya, akalnya. Dijadikan akal hewan semuanya untuk E, apa kelangsungan hidup mereka. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka cara makannya? Apa ada hewan yang memakan tumbuhan, tidak terukur dengan hewan yang makan oh apa namanya daging masing-masing. Ya ada karnivora kan gitu kan kita pelajari. Itu masyaallah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua hewan yang ada di lautan, yang ada di darat itu Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Allah yang menjamin makanan buat mereka. Ini hanya Allah swt yang memberi rezeki kepada mereka. Berkata Ibnu Kathir dalam tafsirnya dalam ayat yang mulai ini Allah swt memberitakan bahwasanya hanya Dialah yang menjamin rezeki seluruh makhluknya dari mulai makhluk yang berada di permukaan bumi yang melata baik yang kecil makhluk itu misalkan seekor semut yang kecil sekali gitu sampai yang besar dan juga makhluk seluruh makhluk yang ada di lautan dan ya yang yang, yang ada di lautan atau di darat ya, hanya Allah Subhanahu yang memberi rezekinya dan dia mengetahui tempat berdiam makhluk tersebut dan tempat penyimpanannya maksudnya Allah Subhanahu mengetahui tempat e, apa namanya tempat perginya makhluk atau tempat e, sarangnya begitu ya ee kembalinya makhluk itu ke mana kemudian tempat penyimpanan dan yang lainnya hanya Allah Subhanahuwataala yang mengetahui keberadaan makhluk-makhluk tersebut yang ada di, apa, di bumi dan ada yang ya, di lautan. Dan, dan Allah Subhanahuwataala yang memberikan petunjuk ya, untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkannya. Ya. Jadi Allah Subhanahuwataala yang berikan petunjuk untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan mendapatkan makanan. Allah Subhanahuwataala menciptakan makhluknya, menciptakan juga makanan dan Uh, apa memberi petunjuk kepada makhluk itu bagian apa uh, supaya bisa men, apa mendapatkan makanannya ya atau apa bagaimana memakannya dan menggunakan makanan itu Allah berikan ini apa petunjuk insting gitu bahasa biologi kan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang hal demikian yaitu dalam kisah Musa alaihi salam ketika berdialog dengan Firaun ketika Firaun bertanya kepada Musa alaihi salam tentang Allah Subhanahu wa taala Qolafamur Robukumaya Musa berkata Fir'aun maka siapakah Tuhanmu berdua Hai Musa ya, karena Musa dan Nabi Harun berhadapan berdakwah kepada Fir'aun untuk mengajak Fir'aun ya untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa taala maka Fir'aun bertanya Qolafamur Robukumaya Musa maka siapakah Tuhanmu berdua Hai Musa maka berkata Musa Qolarabbana Alladi aqtakul ashayin Qolqahu thumahada nah, ini maksudnya Allah menciptakan makhluk, menciptakan makanan dan memberi petunjuk kepada makhluk supaya apa? bisa memakan makanan itu. Bisa apa? E, bagaimana cara memakannya? memberi insting, ya. Petunjuk di sini, arahan gitu kan. Kaum lah Musa berkata, "Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada setiap-tiap e, sesuatu bentuk." Ya, di sini. "Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadian." Diciptakan tiap-tiap makhluk itu bentuknya masing-masing, yang yang yang indah semuanya indah ciptaan Allah, semuanya indah. Apa? Fumma apa thuma hada. Kemudian memberi petunjuk kepada makhluk itu. Maksudnya apa dalam tafsir memberi petunjuk di sini? Memberikan akal, insting, naluri dan kodrat alamiah untuk kelanjutan hidupnya masing-masing ya, untuk apa? mendapatkan makanan. Seperti contohnya harimau gitu kan dari kecil udah insting akalnya dia untuk menerekam bagaimana cara memburu melihat ibunya bapaknya kan kemudian juga bagaimana e, yang lainnya ya, domba atau yang lainnya sapi bagaimana dia cara mendapatkan makanannya itu diberikan akal insting nggak nggak tertukar dia dari kecil akhirnya jadi jadi sukanya nasi memang kan? sekarang roti nggak ada jadi rumput memang insting akalnya dia sukanya rumput atau dedak atau yang lainnya nah, begitu ya seperti semut aja kalau lihat Pak ya, ada semut dia, yep. bagaimana dia mengumpulkan makanan, kemudian oh, saya lihat apa di tempat sampah itu ada ulat kecil-kecil ya. ya, datang semut itu, ya, seperti kecil, kerjasama, satu ulat itu di, ini sampai empat atau tiga, oh, eh, satu ulat ya dikerumunin itu, dimatikan dulu, saya lihat satu-satu dimatiin dulu si ulat itu, udah mati, baru dibawa sama-sama ya ber, diangkut gitu ke tempat yang, sarangnya dia. Subhanallah ini ini Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan akal insting kepada semut tersebut. nggak ada yang bisa ya menciptakan seorang teknologi luar biasa ada remote ada apa nggak ada seekor semut diciptakan nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi, menciptakannya dan apa memberikan akal memberikan alat untuk bisa uh, dia mencari makan dan bagaimana dia cara makanya yang lingkupnya ya itu Allah subhanahu wa taala semuanya berikan uh, akal ya, insting naluri ya nah dalam surat apa tadi disebutkan dalam toha ayat 49 dan 50 itu tentang bahwasannya Allah yang mencipta makhluknya ya, dengan bentuk kejadian uh, dengan bentuk masing-masing begitu ya, hewan dan lainnya kemudian berikan petunjuk ya uh, insting akal untuk bisa Eh, hidupnya apa untuk kelangsungan hidupnya di dunia ya? dengan makan. Surat al ayat 9 sembilan lima Ya di sana apa poin beberapa dari mulai semut yang paling kecil pak hewan yang paling kecil sampai manusia ya sampai manusia yang sangat sempurna ciptaannya sangat paling maju. Jadi antara jenis malah Allah Subhanahuwataala paling sempurna ciptaannya paling maju. Ya. Semuanya membutuhkan Allah Subhanahuwataala, membutuhkan Allah Azza wajalla ya, untuk keberadaannya, ya, untuk pembentukannya, membutuhkan Allah Subhanahuwataala. Ya. Semua hewan yang semut yang paling kecil, namlah kan sampai manusia yang paling sempurna, paling maju jenis ya apa namanya ya paling maju manusia kan eh, hidupnya semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala Pak dalam apa keberadaannya dalam pembentukannya ya e, di dalam apa makanannya ya dan rezekinya ya? hanya Allah Subhanahu wa taala hanya Allah saja ya yang apa membentuknya apa yang menciptakannya tidak ada yang yang lain yang membentuknya kemudian yang berinya makan dan yang beri rezeki ya? hanyalah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'an ya tentang yang demikian Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tegas ya jelas ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya yang memberi rizki kepada makhluk semua dalam surat apa di sana Abasa ayat 25 5 24 sampai 31 kalau Allah taala Fal yanzur fal yanzuril insanu ila ta'amihi inna sababna alma'a sabba thumma shaqaqna alardha shaqqa fa anbatna fiha habban wa anna huwa qutban wa zaytuna gulba wa fakihataw maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya nah, di sini untuk kita apa berpikir bagaimana kita apa merenung ya, bertafakur tentang makanan kita anda kalau manusia memperhatikan makanannya, sungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Ini proses makan, kan? apa, apa, ada-nya makanan dari air dulu kan? Mencurahkan air yaitu hujan. Kemudian kami telah apa? Kami belah bumi. Ya, maksudnya belah sini apa? apa, apa tumbuh-tumbuhan ya, tumbuhnya pepohonan, tumbuh-tumbuhan buah-buahan. Dengan, dengan sebaik-baiknya lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi ini. Di bumi itu ya Anggur, kami temukan anggur Dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma Zaitun dan pohon kurma Ini semua uh, makanan Jadi uh, Allah subhanahu wa ta'ala Merintahkan ya, umat manusia Untuk memperhatikan makanan Dari mana makanan itu ya, Bukan secara tiba-tiba Awalnya dari hujan pak kan ya uh, Kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan Semua makanan yang ada Sekarang yang serba modern Itu kan mulainya dari tumbuh-tumbuhan semuanya yang nah, adanya cake ya itu semakan dari gandum maka Allah sebutkan di sini Allah tumbuhkan biji-bijian biji-bijian sebuah jenis misalnya jagung gandum beras ke kan semua yang sekarang dikelola jadi kemas itu kan kita tahunya dari mana itu asalnya biji-bijian kalau nggak nyebutkan kek roti- roti jangan nyebutin Oh apa apa namanya agar-agar nggak -agar, nyebutin tapi nyebutin tumbuh-tumbuhan biji-bijian jadi apa bahannya bahan dasarnya semua yang kue-kue semua itu kan nggak jauh dari jagung dari gandum dari beras itu kan siapa yang membuahkan semua itu allah swt dari mana awalnya dari hujan yang diturunkan kemudian ya dikelola ya e, pertanian begitu ya nah, di sini harus diernungi allah swt yang menurunkan hujan untuk Karena enggak, enggak, kalau tidak ada hujan tidak akan bisa tumbuh Tidak akan bisa menghasilkan gandum Tidak akan bisa menghasilkan anggur ya Kemudian seluruh sayuran Zaitun dan pohon kurma Ini eh, makanan pokok di negeri Arab Tidak ya, ada anggur Karena anggur di, dimakan basah Dimakan kering jadi kismis Itu ya, dalam hadis kan Termasuk untuk memberi zakat Dengan kismis Dengan bur, gandum Zaman nabi sudah ada kismis ternyata Anggur yang dikeringkan dan zaman Nabi juga kan sebelum di Madinah adanya arak yang dibentuk dari anggur dan kurma yang di kan jadi ee, minuman jadi minuman itu kan dari sana anggur bahan yang mengandung glukosa ya nah intinya di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia supaya berpikir ya dari mana makanan yang dia yang dia makan itu asalnya ini disebutkan prosesnya Jadi mulai apa kami yang benar-benar telah menurunkan hujan, kemudian kami belah bumi maksudnya bisa apa? tumbuh-tumbuhan, ya. ya. dengan sebaik-baiknya kami turunkan tumbuhan biji-bijian. Ini bahan makanan dasarnya. Semua biji-bijian. Ya. Bahkan di sini kan sayuran juga dari biji-bijian apa namanya yang, namanya yang namanya kalau orang India dal gitu kan. macam-macam oh, gitu. Itu dari biji-bijian. Di sini macam-macam kan untuk sayuran yang anggur ya, sayur-sayuran zaitun dan pohon kurma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat apa? Thoha ya 53. Allah taala wa anzala minas samai ma'an fa akhrajna azwaja. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu apa? Kami tumbuhkan apa sana azwaja? tumbuhan ya yang bermacam-macam. Hah? Iya, yang bermacam-macam min nabatin min nabatin syatta. Kulhu warau an amakum. Ya, dan dia menurunkan air hujan dari langit maka kami turunkan dengan air hujan itu berbagai macam jenis tumbuhan dan beraneka ragam makan abad aneka ragam apa tumbuhan ya. Kulhu warau an amakum. makan dan gembalakan binatang ternak ya, kalian. Lalu kami ya, ya, apa namanya sini supaya Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya, menyuruh kita untuk memakan ya semua jenis uh, yang ada di uh, muka bumi ini ya, dari tumbuh-tumbuh dari jenis tumbuh-tumbuhan dan gembalakan binatang binatang ternak kalian uh, ini juga binatang ternak yaitu uh, laham apa namanya daging kan yang menghasilkan daging Apa disebutkan di sini karena makanan pokok manusia ya begitu kan adanya biji-bijian adanya uh, apa uh, lauk pauk Di antaranya di sini binatang ternak ini maksudnya dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan. Maka dengan turunnya hujan, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi Sudah mati. Ya sebelumnya mati maksudnya. Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali dengan ditumbuhkan berba bermacam-macam berbagai jenis eh uh, tumbuh-tumbuhan. Ya, yang dimulai dengan apa namanya biji-bijian ya, ya dimulai dari biji yang bermacam-macam kemudian tumbuhlah berbagai macam apa tumbuh-tumbuhan yang bentuk, bentuk yang bentuknya beraneka ragam keadaannya Allah subhanahuwataala yang mencurahkan hujan ya ke, yang menyirami tumbuhan tersebut dan menakar ya hujan tersebut sehingga tidak sampai apa menghancurkan tumbuh-tumbuhan menakar ada takarannya Allah subhanahuwataala semuanya itu sehingga memudahkan untuk eh tumbuhnya bermacam-macam, beraneka ragam tumbuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, yang menumbuhkan itu dan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan tumbuhan tersebut bisa untuk memakan apa? bahan pokok, bahan makanan untuk binatang ternak. E, maka jika seandainya tidak diturunkan hujan ya, maka akan binasa lah semua makhluk yang ada di permukaan bumi. Baik itu manusia ataupun hayawan. Ya, kalau tidak demikian Allah tidak turunkan hujan, tidak tumbuh, tidak, menumbuh, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka akan binasa. Tak ada makanan. Ya, seluruh uh, makhluk yang ada di permukaan bumi, baik itu manusia ataupun hewan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Kulu warau anamakum. Ya, makanlah dari dari apa? Tumbuhan-tumbuhan tersebut yang ada dan gembalakan binatang ternak kalian maksudnya gembalakan sini suruh makan rumput rumput dan ya apa daunan yang, yang yang dari tumbuh-tumbuhan nah maksudnya apa yang ada di permukaan bumi ini halal untuk kalian semuanya nah ini dalam dalam penggalan ayat ini Pak kuluw warau an'amakum makanlah kalian dari tumbuh-tumbuhan itu semuanya dan gembalakan binatang ternak kalian ini ada faedah katanya kata Imam Syekh Sa'di apa faedah dari ayat ini ini menunjukkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi jenis tumbuhan yang ataupun yang asal dari biji itu ibahah itu boleh asal daripada ini ini tumbuhan maksudnya belum hewan itu tumbuhan semua yang ada di muka bumi tumbuhan itu boleh tidak haram tidak tidak apa, tidak haram halal maksudnya boleh kecuali yang memudorotkan tumbuhan itu yaitu yang mengandung racun ataupun yang seperti misalkan tembakau itu kan tumbuhan karena dia memudorotkan haram nggak boleh ya ganja tapi ganja kalau nggak diproses nggak dibuatin narkoba tidak mengapa nggak mudorotkan itu di sayur bisa di sayur bisa di ini tapi kalau sudah diproses dikeringkan dan di, bukan dimakan dihirup di hidung jadi memudoratkan, tapi kalau masih tumbuhan e, mentah itu boleh dimakan kalau sudah diproses untuk e, rokok untuk ini enggak boleh ya, intinya di sini ayat ini menunjukkan semua tumbuhan apa yang bisa dimakan, dimakan kecuali yang ada racunnya ya. ya ada jamur yang ada racunnya ya. oh, daun makanya zaman Nabi ketika dibawa ikut 3 tahun tidak makan apa-apa, kecuali -apa, makan daun-daunan kan karena dibawa ikut 3 tahun itu enggak boleh e, Menjual, apa gak boleh membeli gandum, gak boleh apa Sampai pada, dalam riwayat Saking laparnya, para sahabat Makan daun-daun yang ada di Mekah itu ya, Intinya di disini, tumbuh-tumbuhan Yang ada di bumi, hukum asalnya Boleh kecuali Yang mengandung kemudorotan ya, Kalau apa, binatang Juga hukum asalnya boleh semuanya Kecuali yang diharamkan dalam Al-Quran Dan sedikit sekali yang diharamkan Binatang itu semuanya boleh dimakan kecuali yang diharamkan apa sapi kambing ayam itu mewakili semua ya, iya tapi kalau ke hutan ada rusak ada lembu belum ada ada ayam hutan ada kambing hutan banyak cuman kan nggak bisa ditangkap <laughs> yang bisa diternakkan yang ini ya yang bisa diternakkan yang tiga jenis ini kecuali yang bertaring yang berkuku yang ya itu yang diharamkan ya yang apa babi jelas Kemudian yang nggak ada yang hidup hidup dua alam nggak ada, ya, nggak maksudnya itu pendapat lemah. Maksudnya apa? Yang bertaring, yang berkuku tajam, yang buas itu di, diharamkan. Ya seperti harimau itu harimau bu, e, karena bertaring dan berkuku. Jadi jenis berkuku dan bertaring e, yang di darat itu haram semuanya. Kalau yang di laut boleh maupun dia bertaring, mau berkuku. Kalau bertaring anjing laut, singa laut kan ada ini apa? Taringnya keluar kan kayak gajah boleh. Gitu. ya boleh kak semua boleh kecuali tiga nah, Imam Ahmad mengatakan buaya, ular, Katak maksudnya binatang air ya laut di sini air kecuali tiga tiga seluruh binatang air boleh kecuali tiga buaya karena buaya katah uh, binatang yang menjijikan termasuk menjijikan dan ya, ada riwayat itu apa nggak boleh dimakan uh, Imam Syafi'i mengolehkan memang buaya tapi buat kamu makan buaya juga <laughs> Kemudian katak ada yang boleh dibunuh Kemudian ular ya, Diperintahkan untuk dibunuh Ya ular itu diperintahkan untuk dibunuh Maka haram dimakan Kalau katak haram dimakan Karena gak boleh dibunuh Beda kan? Karena ada yang haram dimakan Boleh dibunuh Dan haram dimakan boleh dibunuh Seperti katak itu gak boleh dibunuh Gimana mau makannya? Suruh orang Kristen dibunuh <laughs> Terus kita yang makannya. dimakan. Percobaan itu malah banyak pelita kan ya. Percobaan di kedokteran. Enggak enggak enggak usah pakai katak yang lain aja. Yang boleh disembelih dulu kan. Ya itu katak ada larangan enggak boleh dibunuh karena apa? dalam hadis ada keterangan karena suara katak itu zikir sama semut itu juga kan. Semua berzikir. Di suara katak itu suara zikirnya kepada Allah. Jadi enggak boleh dibunuh. Cicak dibunuh nah cecak harus dibunuh makanya makan apa haram dimakan dipintal untuk dibunuh kan ada pahala untuk membunuhnya karena di welteiser itu coke, gitu, Ini termasuk sebasa cecak kayak toke ya toke kadal kadal nggak tahu kalau kadal kadal bangsa biawak. biawak mungkin boleh dimakan kalau mau makan biawak ya kalau biasa memakannya kan nabi kan nggak biasa memakannya nabi nggak makan ketika ada peternakan khalid kholid bin warid ya, khalid Kledai ada dua macam. Kalau kledai yang ditumpangin, yang ditunggak, apa, dinaikin, dipelihara, ya Himar itu kledai. Oh, yang ditunggangin itu haram. Tapi kalau kalau, oh, keluar, kalau oh, liar, kalau oh, liar oh, di hutan oh, boleh. Kalau boleh. kledai ada dua macam. Dua macam. Nah, kalau kuda, hmm. enggak. Kalau kuda halal, karena ada ruhut nasabatmu di perjalanan waktu perang, oh, apa, menyembelih kuda, makan kuda ya akhirnya intinya di sini e, semua yang ada di bumi itu boleh ya tumbuh-tumbuhan itu kecuali yang mendorotkan ya. e, kembali kan kalau hewan disebutkan secara khusus hewan itu nggak ada tumbuhan secara khusus sebutin ini haram karena kalau di Al-Quran sebutkan hewan saja kincir kemudian yang iya itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu masuk ke dalam hal yang makro ya masuk ke dalam Uh, karena itu enggak memang enggak disebutin dalam hadis karena dulu enggak ada tumbuh petai di sana di sini apa di Arab ya itu jengkol tapi basol se Sebangsa dengan basol basol itu apa bawang bawang putih bawang merah yang mentah kalau dimasak enggak apa-apa nah, nabi uh, hadisnya melarang nah, larangan di sini bukan larangan haram makruh karena ada lala, apa, dalil yang lain di mana sahabat ya Rasulullah coba diraba kan dirabah, ya ba ini aku apa aku apa boleh diperbolehkan makan bawang apa tidak karena saya lapar enggak ada makanan baik maka kecuali engkau ah kan, ketika Rasul mengatakan jangan mendekati masjid orang-orang yang makan bawang bawang mentah maksudnya itu mengganggu jemaah dan mengganggu para malaikat ketika baca Quran agar malaikat terganggu juga dengan bau mulutnya nah, Maka itu makruh Makruh di sini dibenci kalau mendekati sholat atau ke masjid untuk berjamaah. Tapi kalau sebelumnya dia soal gigi apa-apa, ya enggak apa-apa Menghilangkan baunya itu uh, Jadi ada yang makruh tadi di antaranya ada sebagian sahabat yang minta keringanan tadi Aku minta keringanan supaya memakan basol itu, apa bawang itu Karena aku lapar, enggak ada yang lain kecuali itu yang aku makan Ya kecuali engkau, enggak apa-apa tersebut Berarti hukumnya makruh Kalau Uh, untuk ke masjid tapi kalau jauh-jauh uh, waktunya dari pagi misalkan gitu enggak apa-apa dibersihin mulutnya karena satu sisi ada ada ada manfaatnya juga bawang mentah itu ya, manfaatnya banyak ya, bawang mentah itu kan kalau dimakan tapi jangan Mereka. jangan terlalu banyak gitu nanti kayak long bawang <tutuk> <tutuk> sedikit aja <tutuk> jadi bau tak mau badan mudaratnya memang begitu kan tapi ada manfaatnya kalau porsinya sedikit namanya kalau berlebihan ada mudaratnya kalau sedikit ada manfaatnya ya? kecuali yang khamratu yang lainnya iya eh ya di sini makanya setelah Allah Subhanahu wa taala menjelask menjelaskan ter dalam surat apa surat At-Taha ayat 53 tentang proses kan eh uh, apa turunnya hujan kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Pak ini untuk ditafakuri tadaburi bahwasanya itu semua menunjukkan rubiah Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rizki Maka di akhir ayatnya enggak disebutkan di sini di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman inna fi dzalika la ayati liuli nuha. Inna fi dzalika la ayati liuli nuha. Sesungguhnya pada yang demikian itu turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ya tanda tanda kekuasaan Allah bagi orang orang yang berakal, kan? bagi orang yang berakal, e, maksudnya orang yang memiliki akal yang sehat, pemikiran yang lurus, ya, yang dia akan melihat ke, apa kebaikan kebaikan Allah subhanahuwataala kepada makhluknya, karunia Allah subhanahuwataala, rahmat Allah subhanahuwataala yang luas sekali gitu ya, yang kesempurnaan Allah subhanahuwataala dalam pemeliharaan makhluknya dengan turunkan hujan, tubuh-tubuhan, dia akan melihat, bahasanya dialah Allah Rabbul Ma'bud, dialah Allah Tuhan yang disembah, nggak ada yang lain. Dialah Al Malik, Al Mahmud, dialah raja yang sangat terpuji, raja diraja, raja yang sangat terpuji, yang dimana tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu Wataala. Nanti masuk ke dalam hubungan apa? Tauhid uluhiyah, ya, dalam tauhid Uluhiyah nanti ada hubungan dengan tauhid uluhiyah. Jadi kalau di sini dijelaskan. E, tentang orang yang berakal. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasaan Allah bagi yang berakal. Jadi kalau orang menggunakan akal sehatnya melihat adanya hujan, tumbuh-tumbuhan, ini akan mengakui perbuaya Allah swt. Akan mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, ya Allah yang menguasai, Allah yang merajai, ya dan mengatur e, apa, seluruh alam semesta. Kemudian di sini wa qala uh, qala la ilaha illa huwa wa la rabbus uh, sebutkan di sini tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia dan tidak ada rob, tidak ada tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzalna minas samai ma'an fa asqainaku fa asqainakum wa ma antum ya, dan dialah dan kamillah yang menurunkan Hujan dari langit faspoyna kufaspoyna kumuh. Lalu kami beri uh, minum kamu dengan air itu dari air hujan itu. Dan sekali-kali wa ma'antum lahu bi khazinin dan sekali apa uh, bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, di sini proses minuman bagaimana pak ya Allah turunkan hujan dari langit kemudian uh, kami beri kamu apa Allah Subhanahu beri minum kalian dengan air hujan itu dan sekali-kali bukanlah kalian yang menyimpan air itu mulai proses turunnya sampai apa oh, ya disimpan oleh uh, tumbuhan gitu kan adanya sumur adanya apa namanya sungai air laut semuanya itu kan proses dari turunnya hujan yang lainnya. dari Allah Subhanahu yang menurunkan hujan surat Al-Hijr ayat 22 uh, kemudian La rozak illahu tidak ada Allah subhanahu wa taala berfirman bahasanya tidak ada yang beri rezeki kecuali Dia Allah subhanahu <tid> wa taala wa mamingda batin fil ardi illa Allah yerizkuha tidak ada sekali-kali tidak ada eh, apa tidak ada makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali hanya Allah subhanahu wa taala yang beri rezekinya wa <tid> ya Allah mu mustaqorohah dan Dia Mengetahui tempat penyimpanan makhluk tersebut dan mengetahui tempat berdiam makhluk tersebut. Ya, di sini tempat penyimpanan adalah tempat berdiamnya makhluk, tempat apa, e, apa namanya sarangnya makhluk, ya, tempat berkumpulnya makhluk yang lainnya. Allahumma, ada yang mengatakan tempat berdiamnya adalah tempat e, berdiamnya di bumi, tempat penyimpanannya di e, di akhirat apa, di alam kubur. Tafsirannya banyak tentang e, ayat ini. Yang dituju ayatnya yang pertama Wama min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha sekal Sekali-kali tidak ada yang Memberi rizki di muka Bumi ini, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tidak ada uh, seekor makhluk pun Di permukaan bumi, kecuali hanya Allah Yang memberikan rizkinya semua itu Nah, uh, Maka apabila Di sini, apabila sudah terbukti kan, Tanpa ada yang menyanggah uh, Apa? Jadi ada yang menyanggah tentang bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala bahasanya Dia yang beri rizki hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang beri rizki semua makhluknya karena tali kada lilan maka hal itu menjadi sebuah bukti uh, atas serbubiah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala sesuatu Jadi apabila uh, sudah terbukti tanpa ada yang menyanggah tidak menyanggah ya, seorang pun ya, yang uh, mengatakan tidak ada yang beri rizki ya, uh, bahasanya apa Uh, misalkan misalkan berizqi adalah uh, jin misalkan ya. atau yang lainnya malaikat tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa maka ini sudah membuktikan ada sebuah bukti bahasanya ee uh, Allah Subhanahu wa terhadap segala sesuatu terhadap makhluknya tentang masalah rezeki. Karena Allah Subhanahu wa ya memiliki nama yang mulia kan yaitu Ar-Razzaq atau Ar-Razik nama-nama Allah yang agung adalah Al-Razak, di mana Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin semua rezeki makhluknya. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini hanya Allah yang memberikan rezekinya, dan Allah yang me apa, me memberikan setiap jiwa rezeki tersebut ya, dari makanannya sehingga bisa langsung hidupnya setiap jiwa, setiap manusia, setiap hewan itu sudah dijamin rezekinya, Pak semuanya ya setiap uh, saat setiap hari setiap uh, setiap uh, ya setiap hari setiap minggu setiap bulan semuanya sudah dijamin ya uh, apa namanya rezekinya ya, makanannya ini yang yang apa yang menyediakan semua ya, rezeki atau makanan untuk makhluknya hanyalah Allah subhanahu wa taala semua itu atas atas mata mata apa rahmat Allah subhanahu wa taala rezeki dari Allah subhanahu wa taala Nah, dan rezeki ini tidak sebatas e, untuk orang-orang beriman kalau manusia, ya bahkan orang kafir semuanya mendapatkan rezeki. Semua ini tidak terbatas orang yang ber, takwa beriman kok semua, ya jadi tidak apa namanya tidak dibatasi hanya orang beriman, tapi semua makhluk Allah mendapatkan. Bahkan orang-orang kafir lebih e, apa mendapatkan rezeki materi. Karena rezeki ada dua, rezeki itu ada dua macam, ada rezeki e, materi. Ya, makan minum semua ini tidak dibedakan. Ada rezeki hidayah, iaitu uh, keimanan dan amal soleh. Ini khusus bagi yang Allah cintai, subhanallah. Kalau Allah memberikan rezeki yang ini yang kedua pak, itu Allah pilih. Berarti yang Allah cintai, Allah beri petunjuk hidayah, Allah beri keimanan, uh, apa dituntun ya, untuk menjadi orang soleh, orang bertakwa Ini rezeki yang kedua, ya, rezeki yang utama di sini, ya. kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga rezeki e, makhluk mendapatkan rezeki ada dua ada dua e, macam pertama yang mendapatkan rezeki dengan sebab yaitu usaha ya dengan usaha sebab-sebabnya e, dia mendapatkan rezeki ya berdagang ya, ya kita kerja gitu kan semuanya A, ada rezeki yang kedua yang tidak adanya sebab kata para ulama ya tiba-tiba ada yang memberi jadi dengan jalan orang lain, ada hadiah begitu, itu juga rezeki. Itu kan enggak dengan usaha kita, tiba-tiba ada yang ngasih mobil, tiba-tiba ada yang ngasih hadiah, orang yang kita cintai. Itu rezeki dari Allah, tanpa usaha kita. Ada dua ternyata rezeki itu yang diberikan kepada hamba, ada yang dengan usaha. Dengan usaha, dengan usaha, Itu dapat dia rezekinya, jalannya yang bikin penyemkian. Berdagang, keliling-keliling gitu kan, ternyata. Ada yang tanpa usaha dia mendapatkan lagi tiba-tiba ada orang nemu nemu uang sugepok pak di jalan tidak nggak usaha dia tiba-tiba ada ada di ini di Malaysia kalo ada, mau di mana ada yang berita istri itu di Facebook dia di Malaysia ada orang nemu uang satu gepok di sampah dikiranya itu kiranya apa bungkusan biasa gitu pas begitu diambil kan jelek oh dibuka uang satu gepok uang ringgit ada Mungkin berapa juta kalau rupiah Itu di segi bagi ini, Ada pernah kisah di haram juga orang nemuin uang uh, ini real Saudi Banyak, berapa gepok Akhirnya dia bingung, kasihkan aja polisi yang di sana Kalau sebenarnya dia, dia, dia berhak juga diumumkan Nyunggu satu tahun kalau lukotoh yang nilainya tinggi atau kalau senda, tali itu nggak diumumkan nggak apa-apa diambil aja. Akhirnya banyak sendal hilang juga <laughs> dong. Sandal saya waktu haji berapa kali hilang, di Mina hilang, di Haram hilang. Berapa kali beli sendal Karena yang belum tahu waktu umroh itu sendal bagus bawa ke Haram taruh di rak karena ya biasa orang-orang bawa sendal kan, ah, kalau saya ah, pakai adab aja di mana raknya ternyata di rak hilang. teman-teman jangan terlalu di rak di sini, ya. ti lah bawa aja ke dalam tuh orang bawa kertas oh iya baru tahu udah keharam pakai sendal jepit aja bawa. dulu pakai sendal bagus. Si, dikira di sana tempat penyimpanan aman kan, ternyata orang-orang nggak -orang nyimpan di sana hilang juga. nah karena sendal itu sesuatu yang ringan, padahal ada yang mahal. E, kalau yang nilainya tinggi itu e, selama satu tahun. Satu tahun kalau nggak ada yang ngaku di di diumumkan gitu ya, umumkan di tempat itu, din. maka boleh itu kita ambil sepersepuluh atau seperlima nya itu disodakokkan, dimasukkan ke dalam sodakok. Oh, betul diharapkan. Ya kita nggak tahu itu dita di, apa kan? Nggak mau apa karena pencurian ya. Pencurian gimana? gimana? Ya kalau itu. curian ya boleh harus dilaporkan. Ya, kita tahu, ada yang lapor pasti pencurian gitu. Seperti gitu. Iya <tuh> kan diumumkannya dengan dilaporin, Kalau nggak dilaporkan, gimana ngumuminya? Iya orang ada mau ambil, ya, lah. ada. gak ada mana, mubil, <tuh>. uang, mubil, yang ngambil <tuh> nggak ada Dari mana uang itu tidak, mungkin uang itu curian. Gak orang enggak ada yang ngambil akhirnya. Tapi kalau diharap diambil jadi? terus dia, enggak dilaporkan enggak ke kepolisian yang ada di sana. Kalau uang itu akhirnya diberikan kepada kita ya ya kita nggak tahu itu uang dari bang uang korupsi kita kan nggak ya, tahu dengan cara yang nggak tahu ya, apa -apa ya tidak apa-apa intinya -apa. kalau uluk kota itu ada bagian bagi kita tapi seperti kita apa mendapatkan emas itu kan oh di kebun ada di sini di kebun misalkan ada di sini ada. di kebun nah itu di apa di ini kan dulu beberapa saat beberapa satu tahun kalau masalah nanti ya kita dapat bagiannya oh, waktu itu nggak semuanya di kenegara kita dapat bagian yang lain nah jadi intinya rezeki tadi ada dua pak ada rezeki yang dengan sebab ya, orang usaha ada yang tanpa sebab Allah berikan rezeki secara langsung atau lewat hadiah orang lain ya, itu rezeki dari dari kita nah ini intinya bahwasanya eh, rezeki ya apa namanya yang kita dapatkan manusia semuanya dijamin rizkinya itu menunjukkan rubiah Allah subhanahu wa taala Allah yang memberikan rizki karena Allah memiliki nama arrozak rozik ar yang maha memberi rizki kemudian yang ketiga ya, ketiga apa kesaksian fitrah manusia yang masih bersih ya jadi kesaksian fitrah manusia yang masih bersih ya, Salimah <tuh> atas rubiah Allah subhanaw taala dan pengakuannya yang sangat jelas akan hal itu jadi kesaksian fitrah manusia yang masih bersih pak masih bersih atas rubiah Allah subhanaw taala mengakui Allah sebagai pencipta Allah sebagai pemberi rizki ya. mengakuinya yang sangat jelas akan hal itu sungguhnya setiap manusia yang fitrahnya belum rusak ya yang belum rusak belum berubah akan merasakan di dalam lubuk hatinya yang dalam, bahwa dia adalah seorang yang sangat lemah, fakir dan hina di hadapan Tuhan, pemilik kekuasaan, ya, yang maha kaya lagi maha berkuasa, ya, yang, yang maha kaya lagi maha perkasa, dan merasakan bahwa dirinya tunduk pada aturan dan kebijakan Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya, di mana ia menyatakan tanpa sedikit keraguan bahasanya, ان الله انه الله ربه ورب Korop buku lishai dia akan akan kalau mengikuti fitrahnya pak di dalam hatinya dia akan mengakui bahasanya dia itu apa tidak lepas dari uh, aturan Allah subhanahuwataala tidak lepas dari apa namanya kekuasaan Allah subhanahuwataala dia lemah terhina di hadapan Allah tidak ada apa-apanya fukarawang tuh fukarawah manusia semuanya kalian adalah fukaraw lemah fakir miskin kalian datang ke dunia tidak bawa apa-apa datang ke dunia nggak apa-apa cuman dibalut dengan selembar kain begitu keluar langsung dibalut sembel kain di sini kan ya, langsung pakai sembel kain waktu anak saya yang lahir pakai handuk gitu kan nggak pakai apa-apa udah dibalut jala jaraknya di apa dibersihin dibalut dengan handuk dah handuk putih semuanya handuk handuk putih nanti ketika meninggal dunia juga nggak apa-apa meninggalkan dunia ini hanya dengan beberapa lembar kain putih lagi itu kan itu nggak ada punya, jadi manusia itu nggak punya apa-apa, nggak punya andil dalam senesta e, fukar, kalian itu fukar, fakir, ya Allah yang memberikan rezekinya, subhana wallahu itu yang datang nggak bawa apa-apa, telanjang dibalut dengan kain putih, juga baliknya juga nggak bawa apa-apa dengan kain, itulah manusia. Maka ketika itu Nabi Nuh alaihissalam dalam sebuah riwayat, dalam tafsir ini, ya. Memang Israelia tapi ada mengatakan Sohih. E, ketika ditanya. Ruh Nuh AS itu hidupnya 950 tahun. Di dunia panjang. 950 tahun Nuh. lagi Adam kan. 1000 tahun lebihnya. Kan? Maka ketika ditanya bagaimana. Dia hidup di dunia ini. Ya, maksudnya sebelum meninggal dunia. Bagaimana merasa hidup di dunia, dunia ini. Sudah menjelang. Meninggal dunia. Maka aku ibaratkan dunia ini. Seperti masuk di satu pintu. Keluar di pintu yang lain. Seperti begitu kata Nuh alaihissalam. Masuk di sebuah satu pintu, pintu depan, keluar pintu belakang. Itulah dunia. Gak ada apa-apanya. Nabi Nuh alaihissalam. Mem memaknai dunia seperti itu. Ya orang masuk, satu pintu, keluar dari dunia. Masuk, keluar kan dunia. Lewat rahim ibu, masuk ke dalam rahim bumi. Kuburkan. Itulah dunia. Sekejap sekali hidup ini. Yang, maksudnya, dia bilang begitu Sekejap, meskipun diberi umur 900 tahun itu, ternyata sebentar Sebentar sekarang Sekarang sudah tahun baru hijriah kan? Satu orang, saya terasa Hidup kita itu Dan kita Semakin tahun, semakin bertambah Jatah umur kita itu berkurang Terus berkurang Dan apa, e apa Kita akan menghadap akhirat Dan akhirat itu lebih dekat kepada kita lebih dekat dari tali sendal dibandingkan dunia ini. Orang banyak angan-angan tetapi kematian menjemputnya ya. Ya itulah. Jadi apa namanya? Di sini semua apa namanya? manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi" Wahyur silohalakum haafalloh wahul kohir dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua makhambahambaknya. Wahyur silohalakum haafalloh dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat menjaga. Berkata ash shabu rozaq al badar maksudnya Allah al qahir di sini maknanya yang berkuasa atas segala makhluknya yang dimana Allah yang menguasai seluruh alam raya Allah yang menguasai seluruh alam raya jagat raya alam semesta dan alam raya itu tunduk semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluknya juga tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mereka apa tunduk di bawah ya kekuasaan Allah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala di bawah qudratullah ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semua mawad Maksudnya semua e, makhluk yang ada di alam ini Baik yang mati, benda mati, kelihatannya mati Baik hidup yang hidup Yang hidup yang ada di alam yang uluwi Alam yang tinggi Baik yang ada di langit atau di udara Di mana, di planet semua itu Suflah ataupun yang ada di bumi atau di lautan Semua ya Yang mati atau yang hidup Itu semua di bawah kekuasaan Allah Sebuah pengaturan Allah Tidak ada yang sedikit pun yang keluar ada yang keluar semua di bawah aturan Allah. Karena Allah Al-Khair, Dia semua Wahwal Khairufakoh ibadih. Dialah yang kekuasaannya mutlak di atas hamba-hambanya. Nah, ini akan dirasakan oleh kita. Kiri kita enggak memiliki jasad kita, enggak kita enggak bisa mengatur jasad kita. Pak. Allah Subhanahu Wa Taala kita enggak bisa menahan. Kalau sudah datangnya sakit, harus sakit-sakit, itu kan? Kalau datangnya harus uh, lemah, ya lemah, gitu kan? Capek, capek kita jadi bukan kita yang menguasai jasad kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta itu atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang diam, yaskun. Ya, yang damai atau diam kecuali diam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang terjadi, Satu yang diam, satu yang tenang itu atas izin Allah ya daun yang dia daun yang uh, daun yang apa yang yang jatuh kejadian apapun semuanya secara terperinci itu izin Allah izin allah semuanya kejadian kejadian ya uh, uh, apa yang yang dikenaki oleh Allah swt maka itulah itu akan terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi ya kejadian tersebut wah semua makhluk itu fukar ya sangat membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat fakir ya dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala mereka lemah semuanya dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya fakir membutuhkan Allah lemah mereka dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala walajah milikun liang fasiim bahkan mereka tidak memiliki diri mereka sendiri maksudnya tidak menguasai diri mereka sendiri bukan tidak bisa mendatangkan manfaat buat dirinya tidak bisa menghindari mudarat tidak bisa mendatangkan kebaikan tidak bisa menolak keburuk keburukan ya jadi apa e, semua itu diatur oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Ya Allah yang menguasai e, makhluknya semuanya. Kekuasaan Allah mutlak di sini. Kenapa? Karena kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Qahhir yang menguasai makhluknya karena kesempurnaan hidup Allah dan kesempurnaan kemuliaan dan kesempurnaan kekuasaan. Allah kekuasaannya mutlak karena sempurna. Uh, Allah apa kekuasaannya mutlak karena kemuliaannya izah aziz yang sempurna dan hidup Allah yang maha sempurna al-hayyu yang kalau manusia terbatas ya bahkan kita aja misalkan uh, tidak tidak bisa apa menguasai diri kita sendiri ya tidak bisa mengendalikan uh, apa apa yang ada di dalam uh, diri kita contohnya ketika kita tujuannya ini dalam tujuan untuk pergi tujuannya ada satu tempat a ah, ini sudah rasakan terus begitu berjalan ya tapi tiba-tiba begitu tem uh, nyari tempat ini ini ini apa pengalaman saya mau ke taman di Wakrah mau pergi kan dengan keluarga akhirnya nyari sholat nyari masjid kan wah waktu isya ini nyari masjid masuk masuk masuk masuk waktu itu belum tahu masjidnya Mas Zuckron udah tahu pindah tapi kan baru baru pindah mana masjid yang mau sholat ya ini ah enggak ini, ini nggak di masjid kan berhenti pas dengar adanya wah oh, ini adanya saya syukur aja akhirnya pas di jamaah ketemu dia tadinya mau main ke taman gitu ya apa ya, liburan lah izin gitu kan untuk refreshing dulu <tuh, <tuh, tapi tiba-tiba harus ya, itu udah kodar-kodarullah harus ya, singgah di masjidnya saya syukur Akhirnya oleh Suha Syukrah Dibawa ke rumahnya, oh, ayo ya mampir Pas itu habis id kan Oh iya ya harusnya ya, Kita ditawarin Sable bed, ya kita mampir Di rumahnya ngobrol-ngobrol sampai jam 11 Gak jadi ke taman pun <laughs> Di jalan kita itu tujuannya Mau ke taman, dari awal di rumah Bawa perbekalan, tapi Allah Mentakdirkan lain, itu kan Kita gak memiliki diri kita, gak, keinginan kita juga Gak, gak terlaksana, dikat Malah ke Misi Suha Syukrah kamu sekarang bawa ke rumahnya dan di rumahnya ya ngobrol sama keluarganya, sebela makanan, akhirnya udah, wih jam 11 dan padahal dekat dari taman ke mesinnya itu eh, dari rumahnya ke taman, nggak jadi. pada <tuh> loh, rencana kita, keinginan kita itu mau ke itu, itu kita rasakan. berarti bukan kita yang memiliki jiwa kita, kendala kita dibawa kepada Allah Subhanahu eh, Wa Taala. banyak kejadian itu, ya kita sudah rencanakan matang begini tapi kok tengah jalan tek kelak tempat lain gitu kan. Nah, itu berarti menandakan manusia itu belum hadir dalam satu peristiwa ini sudah merasakan dosanya ada yang mengatur mutlak semuanya itu ya, mengatur mutlak semua itu. Terus kita tahu enggak kan apa maksudnya itu? Dik maguberg ini. Enggak heran ya? enggak. Iya, kadang-kadang tahu kadang, kadang enggak karena uh, enggak apa, ya kita hanya berhusnudzon. Ada kebaikan yang Allah baik. ya Allah selalu baik ya, palingkan kepada sesuatu yang baik ya. Meskipun hikmah itu kelihatannya Dipandang manusia sesuatu yang buruk tapi di harapan Allah sebenarnya baik. Ya, ada hikmahnya tapi semuanya baik. Kita harus bersnujan kepada Allah uh, awal, <laughs> <laughs> yeah. <Gak tahu> <laughs> yeah. sebenarnya. E ke taman kesengsaraan gitu. Iya. Iya. tidak jadi ke taman, bisa jadi misalkan uh, ke tempat itu, tiba tuh kejadian di tempat itu ada apa misalkan kan, misalkan ada celaka, ada bom di Allah alingkan ke tempat lain, subhanallah itu ada hikmah iya. di antaranya ada betis, ah oh, ya. oh, untung ada betis tersingkap <laughs> bisa aja kan, <laughs> jadi afalan jadi kurang, ini ya, kan tuh cara kan, iya. iya tapi malam ga kelihatan ya, <laughs> <Tuh> matup, <laughs> Itulah itu lah ya. Jadi eh, ada hikmah semuanya kita. Hikmahnya semuanya. Pokoknya pastinya bagus. Iya. Seperti kisahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika dia mau oh, satu saat mau melihat keramaianlah pemuda kan itu masih pemuda. Pemuda Mekah ada yang ramai-ramai gitu kan ada musik-musik hiburan. E, ketika sudah mau dekat tempatnya ditidurkan, tidur sampai siang akhirnya nggak jadi besoknya juga begitu lagi nyanyanya masih manusia kan pemuda ada naluri ingin bersenang-senang Allah apa dia dia apa di di bering ngantuk, ngantuk. So, malam itu tidur akhirnya tidak sempat untuk menonton menyaksikan acara pemuda-pemuda di Mekah waktu itu diantaranya ya, ya hatta Rasulullah saja nggak memiliki dendak uh, apa di, dalam dirinya jadi Allah swt yang pananya menentu semuanya. Cuman kita diberi ikhtiar. Ada ya, pilihan kan? Ada pilihan. Rasul kan maksum. Di sini maksumnya rasul kan dilindungi di sini. Kalau kita ya tetap aja bamblasong kayak. <laughs> bamblas aja kita Karena bukan maksum ya. Kalau tidak ada niat untuk berbuat baik, kan? kita enggak ada punya niat, tapi di nyata Allah membaksa kita untuk berbuat baik gitu loh. Ya tidak berbuat baik itu apa termasuk beramal apa enggak? Iya man hamma bi hasanati itu maksudnya siapa yang dia, dia, dia, dia, terima, dia. enggak enggak niat gitu, gitu. Enggak niat apa dia berniat karena kita tidur, ya, kan tidur kan niat niat salat malam gitu. bangun gitu ah, salat malam ya Nah itu gimana Iya apa kok salat malamnya harus pakai niat kalau dia bangun Nggak pakai niat salat malam enggak, enggak, enggak, enggak ada nilainya <laughs> Jadi dia dengan dia bangun untuk sholat malam itu kan niat itu niat, ya, itu niat. niat. sholat niat, meskipun niat, niat itu niat, ya, kan iya. belum tidur tapi maksudnya nggak niat kita tidur oh terus kebangun terus. tapi bangun tapi sholat iya. tapi sholat itu kan udah niat maksudnya ya, dengan iya. sholat itu dia ya, niat ibadah ya dinilai yang berhubungan dulu kan begini orang yang tidur ketiduran tapi nggak ada niat dalam hatinya untuk sholat tahajud kebangunlah sampai subuh apa dia di, dinilai kebaikan Ya ini, kalau nggak ada niat sama sekali Nggak ada nilai kebaikan Tapi kalau dia udah berniat, kemudian dia bangun, ya dinilai karena Dengan bangunnya itu ada niat untuk shalat, meskipun sebelumnya, karena niat itu kan Bukan ditaruh sebelum-sebelumnya Niat itu, kata Imam Syafi'i Begitu akan ya. mengerjakan ibadah Ketika orang sudah mengerjakan ibadah, itulah akal dua apa niat itu? Kosdu Keinginan yang kuat untuk melaksanakan sesuatu itu namanya niat Kalau orang sudah datang ke sini berarti sudah niat ngaji orang sudah sholat berdiri itu sudah niat kalau orang berdiri nggak niat sholat nggak sah sholatnya ya karena niat itu akan hadir sendiri saat orang ketika wudu ketika sudah dia berdiri di, di, ke arah kiblat itu sudah niat akan sholat tahajud jadi catat itu catatnya niatnya juga niatnya mama yang dimasalah kalau sebelum tidur dia nggak pasang niat nggak ada niatan untuk sholat kemudian kebamblasan, kalau kebamblasan sampai subuh kalau ada orang masang niat dicatat satu kebaikan meskipun enggak melakukan satu kebaikan, karena ada niat karena barang siapa manhama bihasanatin kutibalahu lahu bihasanatin, apa, wahid hasanat ya, wahasanatan, Jadi barang siapa yang berniat satu apa, melaksanakan kebaikan, maka dicatat satu-satu kebaikan kalau enggak dikerjakan tapi kalau dikerjakan dikerjakan dilipatkan 10 sampai 700 lipat sesuai dengan kadar ikhlasnya di sini kekuatan ikhlas kalau kita niat untuk berbuat kebaikan terhalang oleh sesuatu enggak jadi dicatat satu kebaikan sempurna satu kebaikan enggak enggak melakukan tapi ada niat seperti tadi kebanglasan sholat subuh dipasang niat satu kalau dia melakukan maka dicatat 10 sampai 700 sesuai dengan ikhlas kalau orang berniat kejelekan sebelumnya Ketika itu terhalang Tapi terhalangnya bukan sesuatu yang oh, Terhalang karena misalkan oh, Gak jadi zina karena takut Terkena aid Bukan gitu tapi terhalangnya karena takut pada Allah Terhalangnya takut pada Allah Gak jadi maka dicatat satu kebaikan Orang mau menjalankan keburukan pak Gak jadi karena Allah maksudnya Karena takut pada Allah dicatat satu kebaikan enggak jadi. Kalau dia melakukan keburukan itu dicatat satu keburukan. Kalau keburukan cuma satu enggak dilipatkan. Kalau kebaikan dilipatkan sampai 700. Ini rahmatnya Allah. Nah, jadi eh, yang tadi eh, kalau dia bangun ya sudah itu dicatat ya itu dicatat ya, niatnya dicatat, amalnya juga. Nah, yang jadi masalah kalau dia enggak melakukan. Kalau dia enggak niat ya enggak ada pencatat kebaikan, tapi kalau niat dicatat satu makanya kalau sebelum tidur itu harus ada niatan kebaikan solat tahajud, solat witir kalau dia sebelum tidur kalau dia bisa mampu untuk eh, kalau nggak mampu untuk bangun ya kalau sekarang waktunya malamnya panjang inilah eh, apa namanya yang diharapkan orang-orang soleh kalau malamnya panjang ya buat sholat kiamulail kalau siangnya pendek buat puasa Ini yang dinanti-nanti oleh para sahabat tuh musim sekarang. Umar bin Khattab selalu kalau uh, musim dingin tiba, dia bersair ada sebuah kata-kata. Ya, selamat datang musim uh, syita, musim dingin. Di mana disinilah tempat beramalnya orang-orang salehin. Karena malamnya panjang buat qiyamul lail, baca Quran. Karena siangnya pendek buat puasa, tapi kalau di sini di Bali malamnya panjang buat begadang, tidurnya pendek buat tidur. Eba, eh, siangnya pendek buat tidur. Jadi sungguh apa? Ya, orang jauhkan kebaikan daripada ya, para Kalau di muslim musim sekarang dia nggak sempat untuk sholat tahajud, untuk sholat witir, tahajud. Ya, tapi ada waktu. Ya jam setengah empat bisa bangun, jam empat juga bisa ada waktu, ya dan jangan terlalu banyak sedikit saja tapi continue Bismillah bukan berarti melarang banyak kadang orang kalau udah terlalu banyak kebosanan akhirnya ditinggalkan kalau sedikit enak keringat jalan empat rokat tiga rokat witir kuatnya dua rokat empat rokat itu ya, jangan dulu tambah kalau memang udah kuat kita seperti para salap kan bisa sholat sampai semalam suntuk, itu kan ada latihan tingkatan jangan langsung jubir berdua blokas Besoknya enggak, besoknya enggak, besoknya ketemu lagi dua belas lagi, itu jelek. Bangun dua rakaat satu kali itu witir, tapi besoknya bangun lagi begitu, bangun istimewa, itu yang Allah cintai, bukan ibadah yang banyak kemudian tinggalkan. Maka Rasulullah mengatakan wahai Abdullah jangan seperti fulan dia sholat tahajud, sholat kemudian kemudian dia tinggalkan. Berarti ini menandakan apa? Jangan uh, seperti fulan yang yang jelek dalam ibadah itu, udah dia sholat tahajud kemudian dia tinggalkan ya. Nah jadi e, kesempatan musim syita dinginnya Pak untuk salat kayak mulai untuk oh, siangnya puasa karena uh, waktunya pendek siang itu. Musim panas lebih berat lagi karena nanti oh, subuhnya jam 3 bangun tidurnya jam 11 wah, tidurnya pulas, enggak bisa bangun-bangun karena <laughs> pendek waktu malamnya. Dan musim musim panas begitu kalau musim dingin kalau luasa Maka e, Ya, kalau musim panas enggak bisa nyempetin di musim dingin nyempetin di salat tahajud salat witir ya. Ah e, gitu. Salat witir bisa lah satu roka, tiga roka Sembilan, ya. ringan. Sebelum tidur juga bisa ya. Di sisa itu. Iya, sisa itu salat uh, witir. Pakai kunut. Pakai... Ya, pakai kunut boleh ya, enggak pokoknya juga apa-apa kan? E, sunnah hukumnya. E, kunut itu kan enggak ya, ya, ya boleh mesti enggak yang kunut. Tapi sisanya Iya, ya, boleh enggak boleh gunut boleh ya hafal kalau hafal megunut bagus itu gunut kami enggak hafal Allah Allah sampai di sini oke ya